Mitra bisnis, mantan ketua tim reformasi tata kelola migas, Faisal Basri, mengkritik langkah Pertamina yang membeli kilang minyak di Malaysia. Lantaran kilang tersebut merupakan kilang stand-alone yang tidak terintegrasi dengan industri pengolahan. Faisal Basri mengungkapkan, memang kita membutuhkan kilang, tapi kilang stand-alone bukanlah solusi. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom sekaligus mantan ketua tim reformasi tata kelola migas, Faisal Basri. Pak Faisal, bisa dijelaskan Pak kritikan Bapak soal pembelian kilang ini? Jadi kilang kita akan di-upgrade sehingga kapasitasnya bisa menjadi 1,68 juta barrel per hari. Tapi waktu ini jadi konsumsi sudah 2,5 juta. Jadi tetap saja tidak cukup. Jadi kalau mau urusannya kilang, ya pembangunan kilang harus terus-menerus. Yang paling mudah yang dilakukan Pertamina beli kilang di Malaysia. Memang karena sekarang kilang-kilang di Asia Tenggara ini over capacity dan mereka antisipasi Indonesia akan berbenah dan tidak lagi beli dari mereka. Ya, mereka jual dari sekarang, mumpung harganya bagus. Tanya-tanya sekarang bangun kilangnya jangan model bangun kilang stand alone gitu. Karena kilang itu marginnya paling kecil di dalam mata rantai pasokan atau supply chain. Sekarang banyak uh, kilang di Asia ini yang mengalami kerugian, jadi tidak hanya Pertamina tapi juga kilang-kilang yang lain oversupply, ya terjadi lalu untuk memenuhi kebutuhan BBM kita gimana pak? nah oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan BBM betul kita membutuhkan kilang baru namun sebaiknya jangan stand alone, refinery kilang-kilang aja gitu, tapi terintegrasi dengan industri petrokimia supaya tadi industrinya jalan, kemudian membangun kilang mini di dekat sumur minyak tapi jangan Main kayu, jadi bayangkan misalnya dari Bojonegoro itu sudah dibangun pipa 70 tambah 40, 110 kilo supaya bisa minyaknya diangkut ke kapal. Tiba-tiba ada kilang mini yang bikin dekat situ sehingga pipanya jadi idle. Nah itu mah nggak benar yang kayak -kaya gitu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.